Selamat datang di CD ke-12. Bagaimana bangkit dari trauma menuju masa depan yang cerah. Sungguh-sungguh saya sangat terkesan. Sudah separuh jalan kita. 12 CD, 12 hari. Kita akan terus maju. Otot kita semakin terlatih dengan kita terus maju dan maju dan maju. Komitmen untuk menyelesaikan. Inilah yang membawa hasil. Suka-duka kita jalanin. PR kita buat. Tugas-tugas kita kerjakan. Maka kita akan jadi sukses. Sudahkah anda mengerjakan BRDCD ke-11? Kau belum silahkan hentikan sekali lagi. Kerjakan sekarang juga. Welcome back. Seanggap anda sudah mengerjakannya? Ketika orang mendengarkan bangkit dari trauma menuju ke masa depan yang cerah, Pak, saya itu tidak trauma. No, sebetulnya semua orang punya trauma-trauma yang sampai hari ini seringkali mengganggu kita tanpa kita sadarin. Seperti di CD nomor 5 dan di nomor 6, bagaimana mendapatkan apa yang benar-benar kita inginkan, bagaimana menjadi tuan dari emosi kita. sebenarnya yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini adalah perubahan perasaan. Dan perasaan ini seringkali sangat-sangat tergantung dengan arti yang kita berikan. Ketika kita memberi arti kepada suatu hal yang terjadi, kemudian arti ini menekan tombol emosi tertentu, dan tombol emosi tertentu ini menekan rangkaian tindakan, Yang akhirnya rangkaian tindakan inilah yang membawa hasil yang kita jalani saat ini Arti yang menimbulkan emosi tertentu itu datangnya dari mana? Dari pengalaman masa lalu, dari konsep diri Yang jelas banyak sekali yang datang tanpa kita sadar Misalnya pada waktu masa kecil Ataupun pada waktu masa dewasa Ada suatu kejadian yang menyakitkan hati Kemudian kita memberi arti dan arti tadi menekan tombol emosi Contoh ada penelitian ahli psikologi yang bernama John B. Watson di tahun 1920-an Dia mengadakan percobaan Ada satu anak yang namanya Albert baru umur 11 bulan Di percobaan tadi, anak tadi diberikan binatang yang berbulu Seekor kelinci besar Dan anak itu membelainya Dia tanpa ingin tahu, tanpa memperlihatkan rasa takut Kemudian juga ditunjukkan kepada tikus putih Yang belum pernah dilihatnya Yang banyak orang dewasa ngeri melihat tikus Namun anak itu tidak takut Dikatakan oleh Watson, sebetulnya rasa takut bukan sifat yang dibawa sejak lahir Kemudian dalam percobaan lebih ekstrim Dikasih seekor anjing yang begitu besarnya, yang jauh lebih besar daripada anak itu Tapi si anak tetap tidak terganggu rasa takut Yang menjulurkan tangan untuk menyentuh si kaki si anjing Tetapi anak itu setelah dibiasakan untuk merasa takut dengan binatang berbulu Yaitu dengan cara bagaimana? M'emukul batang besi dengan sangat sekarat keras Sehingga berdentang Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Ketika seekor kelinci didekatkan Mendadak perilakunya berubah Kelinci tadi mendadak menjadi menakutkan Anak kecil ini langsung menghindar Setelah dibiasakan untuk merasa takut Dengan semua binatang yang berbulu Anak ini berusaha menghindar Ketika ada kulit berbulu diletakkan di depannya Ia takut akan anjing, kucing, kelinci, tikus Dan semua barang yang berbulu Bahkan begitu mendalamnya si anak ini dibiasakan untuk takut dengan barang-barang yang -barang berbulu Sehingga ketika melihat janggut sinterkelas pun Ia menunjukkan ketakutan Aha, ini adalah ketakutan yang dibentuk secara tidak sadar Waktu kita masih kecil Demikian juga banyak trauma anak akan kegelapan Akan tikus Kenapa kok timbul? Mungkin pada waktu dia melihat tikus kecil dia biasa aja Tapi reaksi orang tuanya lah yang berteriak-teriak Tikus, tikus, ah! Apa yang terjadi? Langsung dia terkut, huh, ah, dia kok takut, kalau huh, ah, tikus takut takut Padahal sebelumnya dia tidak apa-apa juga Itu reaksi yang berbeda Ketika orang tuanya takut Anaknya juga bisa terjadi takut Kalau orang tuanya memberikan reaksi yang sangsa dramatis pada waktu anaknya kecil Begitu besar anaknya tidak tahu Kenapa kok saya takut Kemudian juga Bisa juga ketika kita sudah dewasa Misalnya ada bintang film yang tidak mau menikah Karena pada waktu dia mau menikah Pada waktu itu sudah pacaran lama Ternyata pacarnya Sudah punya istri Punya anak dan dia trauma, dia sedih sekali, dia merasa dikianatin, dan kemudian dia memberi arti. Secara bawah sadar ataupun secara sadar, dia ngomong kepada diri sendiri, hm, tidak ada laki-laki yang bisa dipercaya. Ketika dia ngomong seperti ini, bahwa sadarnya, dan dengan pengalaman yang penuh emosi, sangat intens pada waktu itu, tanpa sadar begitu ada laki-laki yang mendekat kepada dia, dia teringat kepada situasi yang dia sangat sedih, Dan tertekan tombol dia memberi arti bahwa semua laki-laki tidak bisa dipercaya. Ketika laki-laki tadi mulai mereka dia mulai menjauh dan dia tidak mau. Sebelumnya ini sama persis seperti yang saya ceritakan di CD-CD di awal. Yang namanya sindrom kucing duduk di atas kompor. Ketika dia terbakar di atas kompor nyos. Kemudian dia melihat semua tempat duduk seperti kompor. akhirnya kucingnya tidak mau duduk lagi. Menyamaratakan dan menggeneralisasi semuanya menjadi satu. Nah. Bagaimana kita bisa menyembuhkan trauma-trauma seperti itu? Bisa dengan perlahan-lahan, bisa dengan sangat-sangat cepat Contoh yang dilakukan ahli psikologi John B. Watson tadi Ketika dia mau menyembuhkan anak-anak yang sudah diprogram takut terhadap bulu Apa yang dilakukan oleh John Watson ini? Dia berhenti mendentangkan batang besinya Dan perlahan memunculkan kembali binatang itu dalam suasana yang menyenangkan Misalnya pada waktu makan Kemudian keluar binatangnya pelan-pelan Dan orang-orang lain juga memberikan reaksi terhadap binatangnya sangat-sangat nyaman Ih lucu ya, Ih lucu ya Kemudian dia juga dipegangkan, Ih lucu ya sedikit Nah kemudian setelah dibiasakan seperti itu Anak-anak tersebut melupakan rasa takutnya Dan membentuk kembali asosiasi antara binatang dan kesenangan Kemudian berikutnya seperti wanita tadi yang trauma tadi Ternyata bisa juga ada laki-laki yang bisa menaklukkan hatinya Dengan cara dia menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki sama bahwa dia bisa dipercaya, dia menunjukkan sikapnya bisa dipercaya, dia terbuka bahwa handphone boleh dilihat jadi tidak ada yang disembunyikan. Kemudian benar-benar menunjukkan sikap-sikapnya seperti itu dan dia kemudian menunjukkan ke kanan dan ke kiri lihat ada bintang film juga seperti Paul Newman dengan istrinya bisa menikah sampai umur lama dengan sangat-sangat harmonis. Pierce Brosnan juga pemain James Bond lihat sampai menunggu istrinya yang sakit sampai Ditungguin terus sampai istrinya meninggal Baru dia mau menikah lagi Dan dia begitu setianya kepada istrinya Misalnya dia tunjukkan begitu banyaknya Walaupun misalnya Ronald Reagan Dengan istrinya Nancy Reagan Bisa lama sekali Walaupun pertama dia pernah cerai Tapi yang kedua juga bisa harmonis Dibuktikan dengan, seperti itu, dengan cerita seperti itu Dan dibuktikan dengan janjinya Akibatnya jauh lebih tenang Dan akhirnya bisa menikah juga Persis seperti kejadian Michael Douglas Yang kecanduan seks Sampai istrinya yang lama tidak tahan dan minta cerai karena Michael Douglas sembarangan serong dengan segala macam orang. Kemudian, Catherine Zeta Zunes yang pada waktu mau menikah. Kenapa oh Catherine Zeta Zunes mau? Karena dia tahu dia bisa mengendalikan Michael Douglas. Bahkan sempat, ini yang saya dengar, silahkan dicek cek kebenarannya. Mungkin salah, mungkin benar, ini hanya opini. Nah, yang saya dengar bahwa ternyata pada waktu Michael Douglas benar-benar cinta sekali sama Catherine Zeta Zunes dan mau menikah, apa yang dilakukan oleh Catherine Zeta Zunes. Untuk menyembuhkan kecanduan seksnya si Michael Douglas Ngomong dengan sangat-sangat sederhana Dan kemudian dia membuat perjanjian perkawinan Apabila terbukti kamu serong Berarti seluruh harta kekayaanmu yang termasuk ini, ini, ini Diserahkan kepada Catherine Zetazon Aha, lumayan juga Akibatnya mereka menikah Dan sementara ini sampai hari ini Semoga sampai selama-lamanya juga gitu ya Mereka bisa harmonis Belum tahu sampai kapan Tapi yang jelas Michael Douglas ketika dia mau serong secara seksual Secara ngawur Otomatis dia ada satu hal yang painful yang dia hindarin, yaitu kehilangan hartanya semua. Untuk menghapus trauma Kalau bisa dicegah Hasilnya bisa lebih bagus Seperti asisten saya Pak Diki Pada waktu cerita tentang membahas tentang masalah trauma Pada orang naik sepeda ketika jatuh Nah tergantung ketika jatuh Kemudian aduh sakit Terus kemudian dikondisikan Makanya jangan sepedaan Ngeyel terus ditabraan Jadi sakit kan sakit kan sakit kan Nah orangnya jadi trauma malah gak berani naik sepeda seumur hidup Bisa jadi Tergantung juga kalau orangnya bandel dari awalnya sudah kalau setiap dimarahin malah dia menunjukkan aku bisa mungkin dia tidak bandel tergantung program yang ada di otaknya. Tapi kita sebagai orang tua kita juga bisa mendukung anak kita supaya bisa mampu. Misalnya seperti yang dikatakan asisten saya dikatakan begini dulu waktu dia latihan naik sepeda pada waktu jatuh dikasih tahu sama orang tuanya. Oh, itu jatuh berarti tandanya hampir bisa ayo mulai lagi itu jatuh berarti tandanya hampir bisa ayo mulai lagi wow arti yang sangat bagus menedat jadi lebih terpacu untuk berlatih sepeda. Contohnya, anak saya ketika belajar matematika, ya les, kelas 4 SD sudah mengerjakan soal-soal kelas 1, kelas 2 SMP, tapi pada waktu mengalami sulit, sebetulnya pada usia sulit, dia mulai menganggap bahwa sulit itu sama dengan tidak nikmat, dan akhirnya dia males. Oh, aku males ini, aku males gini, aku gak mau ini, susah gini. Nah, sama bapaknya Karena bapaknya juga terus belajar tentang hal ini Apa yang saya lakukan? Saya putar orangnya Kemudian saya tarik di atas kasur Kemudian saya ajak lunjak-lunjak Go, go, go, go Rubah geraknya Karena emosinya akan jadi berubah Saya suruh tarik nafas panjang Saya setut tempat Saya suruh say yes, say yes yes Yes, yes, yes, Kerjain Oke, dia langsung kerjain Pada dia ngerjain Oh, ini susah bilang bisa, bisa Oke, bilang bisa, bisa Oke Saya tanya gini Saya ingatkan kepada memorinya di zaman dulu Dan saya beri Ini susah berarti tandanya mau naik kelas. Aha, diberi arti yang berbeda. Susah bukan untuk menyerah, tapi susah itu tandanya mau naik kelas. Susah berarti tandanya kita harus berusaha lebih keras, berusaha lebih cerdas. Nah, oke okay, yang susah di mana? Ternyata waktu saya mau ngikut kerjakan, ternyata memang susah. Bapaknya juga setengah mati untuk mengerjakan seperti itu gitu ya. Jadi memang seperti ini. Tapi kemudian saya bantu dia untuk mengingat-ingat memori yang lama. Sehingga artinya tervalidasi konkret adanya. Saya ingat, Waduh dulu pernah gak ngalami bahwa ngerjakan matematika seperti gini yang dulu juga ngalami susah? Bapak ingat Waldo juga pernah susah zaman dulu. Iya. Terus kemudian itu tandanya mau naik kelas. Tandanya apa? Mau naik kelas. Terus kemudian akhirnya sekarang soal-soal yang dulu kira-kira gimana? Kalau dikerjakan sekarang? Oh gampang. Aha. Ketika naik kelas akhirnya jadi gampang. Jadi susah bukan untuk menghentikan Tapi susah untuk dikerjakan Kenapa? Karena itu tandanya mau naik kelas Dan ketika naik kelas jadi gampang Akhirnya dia ah gitu Dan begitu dia ngerjakan saya pupuk Ini yang baru namanya tangguh sehingga saya pupuk dengan kata-kata yang positif Pada waktu dia ngerjakan akhirnya sudah selesai dan berhasil Kemudian waktu berenang dengan saya Lagi berenang saya ngomong kepada dia Waduh papa mau ngomong satu hal apa-apa, dia biasanya tahu, kalau saya mau ngomong berarti ngomong something yang positif, dia sudah mulai cengat-cengat ya satu hal yang papa suka dari Waldo walaupun tidak bisa, walaupun susah tapi Waldo kerjakan, walaupun lama harusnya targetnya 10 menit, tapi 20 menit selesai juga, itu yang namanya tangguh, saya pegang kepalanya rambutnya, ini lo yang papa suka dari Waldo Waldo adalah anak yang tangguh Nanti pasti akhirnya jadi gampang semuanya. Saat keningnya kemudian saya tinggal berenang. Wajah anak saya agak cengar-cengir, cengar-cengir. Dan dia terpupuk bahwa itulah namanya tangguh. Itu meriprogram lagi. Sebetulnya yang kita pelajarin selama ini dari sekian banyak CD. Sudah banyak sekali contoh-contoh orang bagaimana menghapus trauma. Anda dengarkan dari satu CD ke CD yang lain. Nah, sekarang saya akan ceritakan bagaimana secara konkret begitu banyaknya jurus untuk menghapus trauma. Salah satu jurus yang dihasilkan di Neuro Conditioning oleh Anthony Robin yang sebagian besar ilmunya dari Neurologistic Programming yang terus dikembangkan. Salah satunya yaitu dengan scramble. Scramble atau scratching atau rusak pola. Ini kuncinya yang sangat-sangat efektif untuk menghapus trauma. Terima Apa yang dilakukan Apa yang namanya scramble Scramble itu adalah filmnya dibuat, dimaju, mundurkan Misalnya kita trauma terhadap sesuatu hal Kemudian kita bayangkan film tadi Kita main dan kita lihat dengan cara disassociate Seperti yang saya ajarkan Kita mundur melihat seolah-olah kita melihat film yang sedang terjadi Kemudian film yang kita sedang trauma Kita putar balik, kita majuin dengan sangat cepat Kita mundurin dengan sangat cepat Suaranya dibuat seperti Mickey Mouse Seperti itu tadi Contohnya bagaimana penggunaannya ini Satu hari saya ketemu pada waktu pesta perkawinan Dari anak country business manager Dari sebuah bank multinasional Yang pernah menjadi guru saya Pada waktu saya datang di pesta perkawinannya Ada satu orang dekat ke tempat saya Pak Tung masih ingat saya? Saya gak begitu ingat Saya bilang, oh oke okay, ya saya plus minus Kalau biasanya gini kalau bukan murid ya pasien begitu ya Atau pasien plus merangkap murid Begitu juga jadi atau teman Kalau teman biasanya akan jauh lebih ingat lagi Bapak, saya masih ingat, saya juga temennya beliau yang dari Country Business Manager ini, dan kemudian saya diundang juga kebetulan di sini. Bapak, masih ingat, Pak, saya di Bandung. Langsung saya nyamper, ingat saya. Ya, saya ingat. Pada waktu itu kamu di Hotel Santika. Waktu itu saya terapi kamu. Ya, Pak, masih ingat. Terima kasih, Pak. Hmm, gimana, Pak? Saya ingat bahwa beliau itu adalah satu hari kencing bisa 50 kali, Selalu terkencing-kencing, trauma, ketakutan. Dan ini bukan masalah hardware gitu ya. Kalau masalah hardware bukan urusan saya. Tapi ini masalahnya software, programnya dia yang membuat dia terkencing-kencing. Nah, kemudian saya ingat kejadiannya. Saya tanya, gimana Pak? Baik Pak sekarang? Oh sudah baik Pak, sejak saat itu sangat-sangat baik Pak. Saya bisa mengendalikan kencing saya. Saya bilang, wow, very good gitu ya. Padahal itu sudah berlangsung 3 atau 4 tahun yang lalu sebelum kita ketemu saat itu. Kemudian, Bagaimana saya menyembuhkan traumanya dia? Ternyata pada waktu itu ketika duduk di hotel, saya ingat sekali di lobby, kemudian saya tanya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Kemudian dia jawabannya, begini Pak, saya setiap hari itu kencing bisa 50 kali Pak. Oh, saya bilang, sejak kapan? Ini penting, sejak kapan? Karena sejak kapan itulah perubahan traumanya dia yang terjadi. Kemudian dia bilang, sejak umur 7 tahun Pak. Sejak saya itu kencing, terus kencing, terus kencing, terus kencing, terus mohon maaf, dia sudah kemana-mana dan tidak sembuh, dia belajar macam-macam dan tidak sembuh, Karena sekali lagi segala jurus sampai sampai juga berhasil, sampai sampai juga tidak berhasil, kenapa tidak kita belajar banyak jurus gitu ya dengan demikian ilmunya lengkap, walaupun bukan magic balet peluru yang ditembak semua pasti mati gitu ya. Nuklir pun kadang juga tidak meledak, bom kadang tidak meledak, tapi dengan kita belajar banyak cara, ilmu kita jauh lebih lengkap dan kita terus terbuka untuk hal-hal yang terbaru, tidak menganggap diri kita paling hebat tapi terus mau belajar terus. Dan akhirnya jurusnya bisa banyak membantu orang yang kena satu peluru tidak sembuh bisa kena peluru yang lain. Nah, apa yang saya lakukan kepada orang ini saya tanya. Sejak umur 7 tahun. Terus kemudian saya tanya supaya dia punya alasan sangat kuat. Lu kenapa Pak? Harus harus sembuh. Kenapa harus kontrol? Bisa kontrol kencingnya? Wah, Pak, iya ndak enak tuh, Pak. So, aduh, umur 50 gini apa Bapak keblot kencing, apa, -apa blot kepencing. Mau nonton bioskop yang ndak tenang, mau nonton begini tidak tenang, mau nonton apa-apa jadi tidak nyaman, tidak enak. Hmm, Oke. Okay berarti kalau mau sembuh enaknya kapan pak? sembuhnya sekarang atau nanti aja? ya kalau bisa sekarang pak sungguh bener kok 1-10 sampai ukurannya bapak kepengen sembuhnya berapa? dia bilang ya 12 aha bagus gitu ya lebih dari 10 berarti dia kepengen sembuh beneran terus kemudian saya tanya oke okay, pak pada waktu umur 7 tahun sejak itu anda kencing-kencing terus waktu mecil bapak inget masih apa yang terjadi ingat pak pada waktu papa saya pak begitu dia ngomong papa wajahnya pak Boleh gak? Sekarang kebelut kencing lagi. Ketua ila dulu boleh gak? Saya tahu bukan masalahnya dia airnya banyak dikandung keminyat sehingga si kencing. Tapi dia ada satu tombol traumanya yang memberi arti dia dan masuk ke dalam satu emosi langsung kerangkaian tindakan dia kepengen kencing. Apa yang saya lakukan? Saya pegang tangannya. Oke, saya putar, saya putar. Satu... Dua, tiga, gitu ya. Kemudian saya pegang 2 2. Ayo ikut lonjak-lonjak saya. Pak, di depan Om mau melunjak-lonjak. Iya, saya ikut lonjak karena saya ikut lonjak dia mau tidak mau juga ikut lonjak gitu ya. go, ku ku ku Saya suruh tanya panjang. Busian, yes, yes. Dengan yes, yes, yes, Saya tanya kejadian apa yang paling percaya diri pada waktu itu kamu. Ah ini dengan saya bertanya kejadian apa yang pada waktu itu kamu paling percaya diri. Dia cerita kejadian ini, Pak. Saya waktu percaya diri kapan itu? Pakai baju warna apa? Gimana? Apa yang terjadi? Dong, dia jadi percaya diri ah dia jadi lupa kencing lagi karena dia mendadak bisa memegang emosinya kemudian apa yang saya lakukan? saya tanya kepada dia lagi oke okay, kejadiannya umur 7 tahun apa yang terjadi? papa saya pak tapi ngomongnya sudah lain karena sudah mulai rusak polanya dengan gerak tadi emosinya berubah papa saya pak pada waktu itu saya umur 7 tahun sebelumnya saya kejadiannya nggak begitu ingat pak saya ngambil barang apa tapi saya dianggap nyuri padahal saya nggak bermaksud nyuri papa saya marah kemudian papa saya membentak saya Dan saya dibentak-bentak. Kamu mau nyuri ya? Ta potong tangan kamu. Tangan saya diambilin pisau, Pak. dengar uh, Sejak saat itu Pak, saya terkencing-kencing saat itu. Dan saat itu setiap saya ingat Papa saya, lihat orang yang wajahnya seperti Papa saya, mencium bau seperti Papa saya, ada yang bentak sedikit. Uh, saya langsung kebelet kencing, Pak. Wow. Ini tombol traumanya begitu banyaknya, gitu ya. Hmm, oke. Okay. Saya tanya lagi. Kejadian apa lagi? Yang setelah itu yang membuat kamu semakin parah dan terkencing-kencing seperti itu. Oh pada waktu saya umur 7 tahun itu pak Seminggu setelah itu Adik saya perempuan pak Waktu itu adik saya nakal perempuan Ditali sama papa saya Mau dicemplungin ke sumur Adik-adik saya ternyata oh, Jangan pak Papa saya teriak, Mau mati kamu ya Cemplungin ke sumur Baru tahu rasa Sejak saat itu pak Setiap ada anak kecil nangis apa saya juga kabel kencing Saya takut ketika anak berteriak Takut ada orang nadanya tinggi sedikit Saya langsung takut pak Aha Kemudian apa Saya lakukan Saya lakukan rusak polanya dengan scramble Dengan scratching filmnya Filmnya itu adalah polanya Apa yang saya lakukan Oke sekarang berdiri tegak Saya tarik lepas Luncak-luncak Go, go, go Saya bilang Bayangkan pada waktu papa kamu mau motong tangan kamu seolah dengan pisau Gini Kamu bayangkan Kemudian kamu bayangkan Oke ikutin saya Tolong dibom wajahnya Satu, dua, tiga Go, boom Bayangin Dibom, boom Wajahnya jadi jabrik seperti Don King Hidungnya maju seperti Pinocchio Kemudian mukanya merah-merah seperti badut Kemudian, oke, okay, suaranya seperti badut juga Saya pacok loh Kemudian dia mulai cengar-cengir Oke, okay, tolong sekarang filmnya Filmnya dipercepat Filmnya diputar ketika dia mau ngomong Dan dengan suaranya mau cepat Dimajuin dengan sangat cepat Pada waktu kejadian kamu ngambil gini Terus kemudian dipegang tangannya mau dipacok Dengan suara sangat cepat Filmnya dimajuin, dimundurin Dimundurin cepat Sekarang dibuat slow motion Slow motion dibuat seolah-olah mau bacok. Dengan suaranya selumut-selumut, saya baca. Oke, dimundurin dengan sangat cepat. Filmnya dimundurin, bayangannya dipercepat, dimajuin, dimundurin, dimajuin, mundurin. Kemudian saya bilang, oke okay, sekarang tolong seolah-olah dia mau membaca kamu dengan suara yang paling mesra. Sayangku, bolehkah kamu saya baca? Cau. langsung dia gerengar-tengir wajahnya. Oke, bayangin lagi filmnya, putar lagi, putar lagi, puter lagi. Oke, bayangin dengan suara. Terus maju mundur, maju mundur diperlahankan, dipercepat, dibuat suaranya seperti Seperti itu, kemudian maju mundur, maju mundur, maju mundur. Saya lakukan cukup lama pada waktu itu. Sekitar 30 menit dengan saya sabar sekali. Oke, ulangi lagi filmnya, maju lagi, mundurin lagi. Demikian juga suara adiknya pada waktu itu dibuat jadi lebih suara lucu, lebih lucu, lebih lucu. Lobi mesra kemudian suaranya begini. Discratch, scratch. Majuin lagi, mundurin lagi, majuin lagi, mundurin lagi, majuin lagi mundurin, lagi, mundurin lagi. Terus dan terus dan terus sampai kemudian dia buka, kemudian dia sudah tarik nafas. Oke, sekarang saya terima maksudnya. Saya seru dada. Yes, satu terus aja. Yes, yes satu terus. Yes. Yes, yes, katakan saya merdeka. Oke, katakan saya merdeka. Yes, saya merdeka. Yes, merdeka. Oke, sekarang bayangkan papamu. Begitu dibayangkan papamu, dia malah ketawa. Aha. Satu metode scratching yang sangat-sangat luar biasa scramble gitu ya dikacaukan filmnya, memorinya dirusak. Nah, pertanyaannya, banyak orang tanya, Pak, apakah sekali begini bisa sembuh gini dan sepanjang masa? Yes, kok cukup intens sekali aja bisa sembuh. Pertanyaannya, Pak, mungkin nggak kembali kepada satu memori yang membuat dia tidak nyaman lagi bisa, bisa jadi, karena tombol yang lainnya masih banyak? Atau dia kembali ke polanya yang lama, masih bisa? Nah, inilah bedanya. Saya tahu bahwa sekali bisa deep impact, long lasting, itulah yang dikatakan bahwa Ini bedanya yang diversikan antara Neuro Programming dengan Neuro Associative Conditioning. Kalau Neuro Programming seolah-olah ketika program berarti kalau misalnya tidak berhasil berarti yang salah yang program. Tapi kalau Neuro Associative Conditioning setelah diajarkan, orang tersebut diminta untuk mengkondisikan sendiri. Persis seperti piano. Pada waktu saya beli piano juga untuk anak saya, pada waktu itu yang bagian nyetem, maksudnya nyetem itu adalah supaya bunyinya bagus, kemudian dikir istilahnya disetem, nah kemudian waktu disetem dia bilang, oke okay, pak eh, saya seminggu lagi akan datang, loh untuk apa? lu kan sudah, loh pak ini kan benang-benangnya ini masih keras, masih untuk bunyi dipul teng itu masih keras, jadi dia akan narik lagi, nanti seminggu saya betulin lagi, seminggu betulin lagi pak, satu bulan nanti saya betulin lagi, pak tiga bulan saya betulin lagi terus kemudian dia rutin enam bulan datang untuk menyetem, demikian juga sebenarnya kalau saya ditanya, Patung, kalau anda bisa sukses begini, apa yang anda lakukan? Apakah sekali ikut jeber, terus kemudian anda sukses? Yes, bisa jadi. Banyak sekali perubahan seperti itu. Tapi saya juga terus mengconditioningkan. Saya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang pemenang. Seperti yang saya ceritakan di CD sebelumnya. Bahwa saya terus belajar, dan terus belajar, terus belajar, mengkondisikan, ikut seminar, ikut seminar, dengarkan CD audio lagi, CD audio lagi. CD yang sama bisa saya putar 10 kali. Ada yang rekor, satu CD saya putar 56 kali akan pada waktu zaman dulu, masih zaman kaset. Saya sampai beli kaset 4 karena tiganya rusak, saya putar terus. Ini namanya mengkondisioningkan. Entah dengan tindakan, dengan apa yang kita masukkan sampai jadi kebiasaan, sampai jadi habit. Seperti saya mengkondisikan diri saya ngomong. Tebari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tebari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Bijaksana, sehat, keluarganya harmonis, kaya raya dan ceria. Bijaksana, sehat, keluarga harmonis, kaya raya dan ceria. Nah, ketika saya ngomong seperti ini, Berkali-kali benar-benar terus-terus untuk mengkondisikan saya Demikian juga terus belajar, terus belajar, terus belajar Jadi hasilnya seperti ini Pengulangan sekali lagi adalah ibu dari segala keterampilan Dan biasanya saya ketika menjadi one stop terapis Ketika saya terapi sudah selesai Tanggung jawab saya bilang berada di tanganmu Anda boleh balik lagi terserah itu hakmu Yang paling penting sekarang anda sudah begini Yang paling penting kalau Anda merasa kepingin balik lagi Anda bisa ulangi cara yang sama Sehingga hasilnya akan sama Jadi tanggung jawab terletak di Anda Inilah yang saya pedulikan, anda conditioningkan sendiri, ulangi lagi sampai anda nyaman. Kemudian cara berikutnya adalah dengan disassociate. Kalau Anda masih ingat bahwa seolah-olah Anda menonton film Anda yang sedang takut, kemudian Anda menjauh, kemudian bayangannya dihentikan pakai sistem frame, jadi frame dikecilin, kemudian dikasih pigura, piguranya warnanya apa dengan detail terus kemudian warnanya dibuat hitam putih, lebih jauh-jauh-jauh menjauh-jauh-jauh menjauh, sampai bes mengecil ditelan oleh matahari. Itu juga kita bisa menyembuhkan trauma kita. Kemudian berikutnya juga ada satu yang namanya timeline. Timeline itu maksudnya apa? Jadi timeline itu ada dua macam, kita bisa bawa ke masa depan yang namanya future pacing, seperti yang biasanya saya lakukan untuk menimbulkan pain and pleasure. Jadi satu tahun kemudian apa yang terjadi, dua tahun kemudian apa yang terjadi, untuk merubah kebiasaan buruk, sedangkan juga bisa mundur ke belakang. Jadi pada waktu mundur ke belakang, persis seperti contoh tadi bapak yang satu hari kencing 30, 40, sampai 50 kali tadi, Jadi yang namanya timeline itu kita bawa mundur ke tempat dia mulainya. Kapan dia traumanya. Dan saat itu kita kasih kata-kata yang memperkuat dia. Kalau misalnya dia trauma apa, pernah dibentak, pernah dimarahin, pernah diapain. Dan saat-saat itu sangat-sangat trauma, mencekam. Kemudian kita minta bayangkan siapa orang yang paling kuat. Ataupun orang yang dianggap kuat. Ataupun kalau dia sangat-sangat imannya sangat kuat. Kita ngomong misalnya Tuhan beserta anda saat itu. Kira-kira anda ambil keputusan apa? Beri arti yang berbeda seperti apa? Nah, ketika pada waktu misalnya dia umur 7 tahun, dia trauma, kemudian kalau saat itu Tuhan beserta anda sesuai dengan agamanya apapun dia atau tokoh agama yang dia sangat favorit, yang sangat imannya, sangat kuat, kalau dia beserta anda saat itu atau dia menjadi anda, anda menjadi dia saat itu, kira-kira reaksinya gimana? Anda memberi arti apa? Nah, saat itu dia bisa memberi arti yang berbeda, kemudian kita bawa kembali ke masa sekarang, selesai traumanya. Kemudian ada juga satu yang namanya menggunakan gamenya John Grinder. John Grinder pada waktu saya belajar New Code of NLP. Dia mengajarkan satu gerakan yang menimbulkan sinkron antara otak kanan, otak kiri, antara sadar dengan bawah sadar. Caranya bagaimana? Terapi tepatnya yang dilakukan adalah apapun traumanya atau dalam kondisi lagi males atau kondisi dalam tidak senang atau kondisi dalam tidak pik atau dalam kondisi loyo atau kondisi lagi sedih luar biasa, atau ketakutan atau ragu-ragu, kita minta dia berdiri di satu tempat, duduk juga boleh, silahkan di satu tempat, kemudian kita minta untuk mengingat-ingat memorinya, ketika dia lagi loyo, lagi takut, atau lagi sedih, kembali lagi memori, kemudian kita ajak keluar, oke keluar ya, kalau kita pakai lingkaran boleh dia berdiri di satu lingkaran, kemudian kita kita keluar dari lingkaran, atau kalau dia duduk di kursi, kemudian kita ajak berdiri, kita melihat dia di kursi, atau sedang yang berdiri di lingkaran, Misalnya kita ambil satu aja misalnya di dalam lingkaran Kemudian dia kita ajak keluar dari lingkaran kita lihat dia Lihat itu kamu yang lagi sedih di sana Kamu bayangkan kamu yang baru sedih di sana Kamu keluar dari dirimu Dan kamu lihat di dalam lingkaran ini kamu lagi sedih Ini sebetulnya juga mengkombinasikan dengan satu yang namanya disassociate Jadi tidak terlibat Kemudian kita minta untuk memainkan game Game itu silahkan anda catat dan anda bisa tulis juga Itu di buku kerja anda ada Cari di lampirannya Yang namanya game John Grinder Karena yang menciptakan John Grinder Walaupun saya belajar dari Anthony Robin juga diajarin Dari John Grinder sendiri juga diajarin gitu ya Nah game ini terdiri dari Satu anda tulis A, B, C, D, ke kanan begitu ya Terus kemudian di bawah juga sampai D, E, F, G, sampai saya juga boleh Biasanya sampai X saja Jadi atasnya, kemudian di atas A itu kita tulisin R, ada L, jadi di bawah ABC tadi ada R, ada L, ada T. Terus, macam-macam. Dan rL dan T ini, kalau kita mulutnya baca A, kalau di bawahnya ada tulisannya R, berarti tangan kanan kita naik ke atas. Kalau kita baca misalnya apapun, misalnya E pada waktu E, ternyata di bawahnya ada tulisan L, berarti tangan kiri kita harus ke atas kemudian pada waktu mulut kita misalnya baca apapun, misalnya apapun kita boleh diganti-ganti, misalnya ada huruf M, kemudian di bawahnya ada tulisannya T, berarti tangan dua kita harus ke atas. Ini mensinkronkan otak sadar dan otak bawah sadar. Yang diajarkan oleh John Grinder, maksudnya apa? Dia diminta kita untuk fokus 100% dan kemudian kita juga subconscious di sana 100%. Persis seperti orang yang juara negara, Balap mobil, misalnya Michael Schumacher. Ketika dia dengan kecepatan 380 km per jam, melakukan tingkungan ataupun di jalan yang lurus sangat-sangat cepat, apa yang jadi? Dia fokus di sana 100%, tapi dia juga rileks 100%. Subconscious-nya berada di sana. Kalau orang terlalu tegang, terlalu intensif fokus, seringkali hal-hal yang lain dia tidak bisa melihat. Contohnya, biasanya kalau di dalam seminar, Orang saya minta tangan kanan dan kiri selunjuknya Misalnya Anda juga hari ini coba tes coba lakukan Anda Anda tangan kanan dan kiri telunjuknya Dia taruh ke atas di sebelah samping kanan mata Anda ya. Kanan agak sudut 18 derajat begitu ya Dan kemudian di Anda fokus di depan Anda Fokus sama sekali depan Anda Misalnya Anda di depan Anda ada lampu atau ada paku atau apa Lihat warnanya pakunya Lihat warnanya misalnya jendelanya atau rambut orang yang berada di depan Anda, lihat detail wajahnya, lihat kacamatanya, lihat apa, lihat Anda dengan detail orang yang berada di depan Anda. Ketika Anda lagi fokus, sangat fokus, sadar 100%, apa yang jadi? Tangan kanan dan kiri Anda yang Anda taruh di atas, di sebelah mata Anda ternyata tidak kelihatan, menghilang. Nah, padahal kalau kita mau rileks kita bisa tetap melihat, tetap bisa fokus ke depan kita, kita bisa lihat entah bunga, entah orang tadi misalnya, atau paku atau jendela tadi, tapi tangan kanan dan kiri kita masih bisa tampak. Kalau tunjuknya kita taruh di atas Sebelah kanan dan sebelah kiri kita Tetap kita bisa kelihatan Nah orang-orang yang berprestasi puncak Mereka bukan dalam kondisi tekanan yang luar biasa Kalau mereka dalam kondisi tekanan yang luar biasa Misalnya orang ingin ikut kejuaraan Itu ada peribahasa di Cina Cerita tentang satu orang jago panah Jago panah yang luar biasa dia Kena terus, kena terus, kena terus Dia sambil meremaja bisa kena Terus kemudian pada waktu dia ikut lomba Untuk memperebutkan putri kerajaan Ternyata apa yang terjadi? Ya begitu tegangnya malah jadi luput. Luput dan luput akhirnya kalah. Ini yang terjadi. Kalau kita tidak bisa rileks tapi tetap fokus, seperti bayangkan kalau misalnya Michael Schumacher sedang lomba balap mobil kemudian dia tegang sekali, dia fokus kali di sana, mungkin refleksnya hilang. Nah, ini yang penting. Kemudian tapi kalau dia hanya mengandalkan refleks, dia tidak bisa fokus, enggak melihat kanan kiri dengan waspada juga, ada kondisi bahaya juga. Jadi, dia fokus di sana. Dan kemudian subconsciously Berada di sana juga Istilahnya kita fokus di sana Veriferal Pandangan veriferal itu Walaupun mata kita ke depan Kanan dan kiri kita Kita bisa peka dan melihat Ini veriferal Nah kemudian Game ini dilakukan Dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Sampai kita merasa nyaman Relax Misalnya ada A, tangan kanan ke atas, kemudian B pada waktu di bawahnya ada tulisannya L, berarti tangan kiri ke atas. Kemudian C, ternyata L lagi di bawahnya C, kemudian kita tangan kiri juga ke atas lagi. Dan kemudian misalnya D, di D ternyata di bawahnya tulisan D ada tulisannya R, kita tulis sendiri juga bisa. Kemudian tangan kanan kita ke atas. Misalnya E, di bawah E ternyata ada T, berarti tangan dua kita ke atas. Dari atas sampai bawah sampai lancar sampai rileks Kalau Anda tidak bisa berarti Anda tidak rileks Anda terlalu tegang. Ini. Ini salah satu yang miss ketika Anda termotivasi luar biasa, sangat-sangat tegang, Anda bisa dalam kondisi bahaya. Ini menyempurnakan semua ilmu yang ada, yaitu ketika Anda sudah punya alasan sangat kuat, Anda juga bisa harus rileks dan penuh iman. Terima kasih Tuhan. Iman itu juga membuat kita jadi rileks damai, jadi akibatnya perjuangan kita jauh lebih lancar, karena kita merasa sudah. Demikian juga, game ini membuat kita menjadi rileks tapi fokus 100% juga. Veriferal ada di sana, fokus ada di sana. Kemudian setelah sampai di bawah lancar, kemudian kita mulai dari bawah ke atas, dibalik. Dari bawah ke atas, kita mulai misalnya dari Z ataupun dari X yang terakhir, kemudian kembali ke atas. Pada waktu Anda sebut mulutnya harus ngomong, Apcd-nya harus dibaca dari bawah ke atas, kemudian lihat di bawahnya tadi ada huruf apa? RLT dan segala macam, ada gerakannya harus sesuai dengan huruf bawahnya. Apabila salah, ulangi dari awal. Apabila salah, ulang dari awal. Kalau terlalu banyak salah, harus jalan-jalan dulu, rileks dulu, istirahat dulu, kendorkan badan lonjak-lonjak dulu baru mulai jalan. Kemudian setelah yang kedua selesai Yang ketiga harus dari bawah Dari bawah Anda naik ke atas Sekarang pakai kaki Kalau misalnya Anda ngomong X Di bawah X itu ternyata hurufnya R Berarti tangan kanan ke atas Kaki kiri ke atas Jadi cross Ini otak kanan tak kiri Sambungkan biar center Terus kemudian Misalnya W Pada waktu habis X kita W Apa yang terjadi? Ternyata di W misalnya ada tulisan di bawahnya W adalah T berarti kita harus tangan dua ke atas kaki ikut diangkat dua-duanya jadi lonjak tangan kedua kaki lonjak diam. Nah, kemudian kalau di bawahnya adalah L berarti tangan kiri ke atas kaki kanan ke atas. Jadi cross, kemudian otak oh, kanan otak kiri cross kanan kiri sampai atas sampai rileks, kemudian kita sampai merasa center sampai sampai nyaman sampai nikmat mainkan game ini, kemudian kita kembali ke tempat dalam lingkaran tadi. Kemudian Anda ingat-ingat kembali peristiwa yang tadi menimbulkan Anda sedih, trauma, ataupun yang menakutkan, rasakan perasaan Anda. Atau lagi males tadi, mendadak malesnya hilang, mendadak takutnya hilang, traumanya hilang, sedihnya bisa hilang. Kita mendadak center, ada masalah? Tidak ada itu. Mendadak juga bisa jadi rileks Misalnya, ini juga bisa dikombinasi yang namanya circle of excellency, itu salah satu cara terapi juga. Untuk menyembuhkan kita dari trauma, entah takut bicara depan umum, ataupun takut apapun, takut terjun payung, takut-takut yang menarik begitu. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan cara yang sangat cepat, yaitu kita minta orangnya berdiri di depan, kita tanya, gimana, bayangkan pada waktu anda takut, misalnya lagi terjun payung, atau takut bicara depan umum, gimana kalau kamu sekarang ini apa yang kamu rasakan, takutnya gimana, oh dia takutnya mencekam, oh gini, oke ingat-ingat ya, tempat ini adalah tempat kamu merasa takut. Ini sebenarnya kita membuat cantolan, tempat tadi dianggap sebagai tempat yang menimbulkan rasa takut. Kemudian kita minta untuk keluar dari lingkaran tadi, kemudian kita lihat orangnya. Kita seolah-olah melihat diri kita berada di dalam lingkaran tadi, yang lagi takut, atau yang lagi trauma, lagi sedih, apapun. Kemudian, atau yang tidak bisa ambil keputusan, atau yang lagi ragu-ragu, lagi-lagi males. Kemudian kita tanya kepada orang tadi yang kita terapi, kita tanya, Siapa yang orang kira-kira dalam posisimu pasti berani? Entah bicara di depan umum, atau entah yang pasti bisa menghadapi masalahnya, pasti bisa ambil keputusan dengan pecah diri, pasti jadi berani? Kita tanya, siapa orang itu? Siapapun. Kemudian misalnya kita bayangkan, kalau saya pribadi dulu, pada waktu takut bicara depan umum, saya keluar lagi takut, lagi ragu-ragu, saya keluar, saya bayangkan. Kalau Anthony Robin pasti berani. Oh kalau Anthony Robin, nah kemudian kita minta, melakukan personalifikasi, Maksudnya apa? Menjadi seperti orang yang dianggap kita sukses Pasti berhasil kalau kita menjadi dia Pasti berani dan pasti bisa mengatasi masalahnya Nah kemudian kita jadi satu Waktu itu saya bayangkan Kalau saya seorang Anton Robin bagaimana? Berdirinya bagaimana? Geraknya bagaimana? Ngomongnya gimana Disuruh melakukan geraknya dan ngomongnya gimana Nadanya gimana Nah ketika nadanya bagaimana? Seperti yang Anda dengarkan Sekarang mendadak Anda saya jadi semangat Karena saya melakukan satu yang menjadi satu dengan Anton Robin Saya jadi semangat Kemudian kita jalannya seperti apa? Setelah jalannya kebelah apa? Kemudian kita minta kembali orang tadi ke tempat lingkaran tadi. Begitu kembali ke lingkaran tadi, rasakan. Gimana rasanya? Apalagi dirasakan kemudian dia agak mungkin bisa kembali ke memori lama, bisa kembali ke yang semangat. Kalau dia masih kembali ke memori yang lama, dia, wait, pak, ini takut lagi pak, ini lakar lagi. Laku. Kemudian kita minta, okay, tolong berdiri agak tegak, kemudian kita minta bayangkan. Misalnya orang yang yakin kalau menghadapi masalah Anda ini, pasti berani, pasti bisa, pasti ambil kursan dengan mantap dan cepat, Kalau orang tadi berada di depan Anda, kita tanya, enaknya gimana? Orang tadi menghadap Anda atau membelakangi? Terserah, membelakangi boleh, menghadap boleh. Kemudian bayangkan, Anda masuk ke dalam orangnya atau enak orangnya masuk ke dalam Anda? Silakan semua orang sendiri-sendiri. Nah, kemudian begitu dibayangkan masuk, deng, badannya biasanya agak naik, set, langsung jadi lebih percaya diri, kemudian jadi lebih berani. Ketika lebih berani, kemudian kita suruh jalan. Jalan. Oke, pada waktu jalan. Pada waktu jalan, jalannya gimana? Ngomongnya gimana? begitu ngomongnya gimana ayo ngomong yang benar lagi ngomong gimana yang lebih keras gimana lagi langsung jadi berani salah satu murid saya di train for firework trainer dia kepengen jadi trainer tapi takut bicara di depan umum dengan cara ini sebetulnya tetap lagi tetap lagi satu ditanya dulu kenapa sih mau bicara depan umum apa alasannya apa ruginya sih kalau enggak bicara nah kita bimbing dengan pertanyaan seperti ini benar-benar alasannya sangat kuat nikmatnya bakal berani dibicara di depan umum oh nikmatnya ini ini, ini, ini. dia sudah termotivasi oke mau cara cepat atau cara lama Oh, cara cepat Pak, mau sekarang atau besok? Ya sekarang Pak, berarti dia termotivasi. 1-10 keinginanmu untuk bicara depanmu dengan lancar berapa? 15 Pak, oh very good berarti termotivasi. Gitu ya. Apa yang saya lakukan? Pakai ini jurus satu yang namanya Circle of Excellence ini yang dikasih nama oleh Anthony Robin jurusnya yaitu New Orleans Drill. Kenapa namanya New Orleans Drill? Saya tidak tahu, tapi yang penting kita tahu caranya dan bisa memanfaatkannya. Orang tadi saya suruh, bertiri di dalam lingkaran dalam kondisi takut kemudian begini nah takut kemudian saya suruh keluar saya suruh lihat dia di dalam lingkaran dalam lingkaran seperti ini gimana oh ya karena dia disassociate dia melihat dia yang takut dia sendiri jadi tidak begitu takut oke siapa kira-kira orang yang bisa jadi pembicara menurut kamu sangat-sangat dahsyat dia ngomong Pak Tung Desember terima kasih saya bilang gitu Oke kalau patung kira-kira ngomongnya gimana Selamat pagi, apa kabar Tangannya juga di telinga Seperti gayanya, seperti saya kalau membuka acara gitu ya Siapa yang ingin sedikit lebih kaya Persis seperti saya pada waktu buka seminar Kas sekali dengan caranya Tung Desember ingin Kemudian, oke Ketika gimana, kalau kamu gini rasanya gimana Berani, oke mantap sekarang masuk kembali ke lingkaran Masuk ke lingkaran, begitu dia masuk lingkaran lingkaran Lupa, takut lagi pak Nah ternyata masih memori lamanya Oke, okay, sekarang saya bayang, saya minta bayangkan tung di berada di depanmu. Enaknya menghadap kamu atau membelakangi? Menghadap saya, Pak. Enanya kamu masuk atau Tong Desemparingin yang masuk? Saya yang masuk, Pak. Oke. Okay. Dia membayangkan berdiri keluar dari dari lingkaran dia masuk ke dalam sekolah lah bayangannya ada Tong Desemparingin berada di depannya bus jadi satu mendadak bahunya yang tadi turun mendadak deng, jadi naik. Oke, okay, sekarang ngomong. Kak Tong Desemparingin kalau ngomong gimana? Oke, okay, ngomong. Saya suruh ngomong panjang mendadak dia ngomong 5 menit 10 menit lancar. Bem bem bem bem. Bisa bum bum kakinya bisa gedruk gedruk seperti itu dan bisa mantar sekali Wow, di depan teman-temannya satu kelas temannya satu kelas langsung wow. Langsung mantap sekali mendadak jadi pembicara yang luar biasa dahsyat. Tapi inilah yang terjadi, itu namanya New Irlandril. Saya sembuhkan seorang kiai yang takut dari terjun payung, trauma, pernah keseret dengan cara yang sama juga. Hanya hitung 5 menit bisa sembuh. Sekali lagi kalau ditanya, apakah ini berefek kini dan sepanjang masa? Yes. Tapi kembali lagi, kalau kumat lagi mungkin nggak jadi takut? Mungkin aja, tinggal dilakukan hal yang sama. Itu namanya conditioning. Jadi Anda new oil lagi, boom, boom, boom, Anda jadi berani, jadi kuat. Masih banyak sekali, jurus-jurus banyak sekali. Mungkin kalau saya satu persatu jurus-jurus ini bisa sampai 50 kaset bisa jadi. Karena ada contohnya, masing-masing kasus adalah kas, tapi yang paling penting kalau kita mau membantu orang menyembuhkan trauma, atau kita menyembuhkan trauma diri kita sendiri, yang paling penting itikatnya. Kalau mau membantu orang, itikat kita berada di sana 100% bahwa saya mau membantu Anda, ternyata hidup kita jauh lebih baik dan cara-cara kita jauh lebih tepat dan kreativitas kita meledak dan kita bisa membantu orang dengan sangat-sangat baik. Salah satu contoh, saya mempunyai pasien, anak orang kaya di Medan, belianya adalah dokter, belianya menderita satu yang namanya obsesif kompulsif. Maksudnya apa obsesi kompulsif ini? Dia cuci tangan lagi, cuci tangan, cuci tangan, dan cuci tangan terus Kemudian juga tangan kanannya langsung dikenakan di atas bibir Karena tangan digosok-gosokkan di atas bibir terus Jadi kadang cuci tangan sampai lecet berdarah Kemudian di bibirnya, di tangannya juga ada bekas gosok-gosok di mulutnya terus Dia datang bayar mahal dari Medan ke Jakarta Kemudian pada waktu saya terapi, apa yang saya lakukan? Saya tanya, sama alasannya sangat kuat apa terlebih dahulu? Terus kemudian pola yang bisa menggantikan apa yang dia dapatkan apa sih dari pola yang lama Perasaan aman, perasaan tenang, perasaan bersih Oh iya, padahal itu menjadi kebiasaan Dan secara kedokteran pun dia sebetulnya tahu bahwa kalau dia cuci tangan terus itu pun juga Tidak ada manfaatnya karena bakteri ada dimanapun gitu Asal secukupnya dia sebelum makan cuci tangan cukup Tidak perlu setiap hari Dia kemana-mana bawa handy clean untuk membersihkan tangannya supaya antibakteri Kalau salaman dengan orang kasih bakteri selalu seperti itu Apa yang saya lakukan Sekali lagi, tiga cara Alasannya sangat kuat apa, kemudian rusak pola Kemudian biasakan pola baru yang bermanfaat Setelah dia saya tanya apa alasannya Kepengen berhenti, dia tahu persis Dan dia ngomong dengan kuat Kenapa dia kepengen berhenti Kemudian Mulai saya rusak, caranya rusak bagaimana Biasanya dia kalau pegang uang, dia takut Nah, langsung kepengen cuci nah, Saya kasih pegang uang dulu Begitu pegang gua dia kan pengin rasanya risi kepengin cuci sudah sudah kena tangannya kena uang begini saya di belakangnya dia tangan kanan dan tangan kiri saya di sebelah matanya dia di telinga kemudian tangannya saya gerak-gerakkan seluruh jari-jari saya oke okay, bayangin lagi bayangin lagi bayangin lagi bayangin lagi rasa risinya dia enggak bisa membayangkan risinya karena tangan saya berada di sekitar matanya begini, mengganggu very dia mengganggu fokusnya dia Nah biasanya saya tumpukin dengan segala macam cara Kemudian pada waktu saya pegangin duitnya juga Saya keperetin duit di tangannya dia ketika dia kepingin cuci kepingin apa Kemudian saya bilang wajahnya tolong dibuat meletot-meletot Karena our emotion is created by our motion Kemudian tangannya sendiri saya minta tangannya dia di tangan kanan dan tangan kiri di sebelah matanya dia jari-jarinya digerakin Gerak, jarinya Gerakin-gerakin-gerakin-gerakin jari semua jari-jari gerakin di sebelah matanya dia di tangan kanan dan tangan kirinya Di sebelah kanan dan kirinya Kemudian wajahnya dibuat letat-letat Dan pakai suara Begitu rasanya kepengen cuci Saya suruh berdiri Itu dulu Saya suruh ngomong-ngomong itu Itu dulu Sekarang saya sudah Saya tahu bahwa saya sehat kondisinya Suruh teriak juga Biasakan pola baru setiap teringat Hal yang lama, suruh sentak Dan kemudian ngomong, itu dulu bahwa ini pola barunya adalah Saya adalah orang yang sehat, saya tahu bahwa Saya orang yang sehat dan kuat, jadi dia jadi lebih Percaya diri, kemudian saya lakukan juga Dengan gamenya John Grinder, pada Doktor Dia risi-risi, saya suruh mainkan masukan lagi, jadi tidak Risi lagi, saya tumpuk Dengan segala macam cara yang saya bisa, saya collapsing Anchor Apa itu collapsing anchor? Collapsing anchor Adalah cara yang efektif, ini bisa Dari positif ke negatif, negatif jadi positif jadi dari suka ayam mendadak tidak suka ayam dari tidak suka wortel mendadak dari suka wortel jadi ngerrokok berhenti ngerrokok dari trauma mendadak jadi percaya diri dari takut menjadi berani takut ketinggian jadi berani takut di bom juga mendadak kita jadi lebih percaya diri dan PD cara yang sangat simpel ini setulnya saya sudah belajar di seminarnya antroppin an the boardin saya belajar tapi sayaa pernah praktek saya pakai jurus yang susah susah susah susah terus satu stengah jam dua jam Dan ketika saya sudah ikut seminarnya keempat kalinya Repetition is matter of skill gitu ya Terus saya juga translator Saya saya tahu tapi seringkali saya merasa itu Too good to be true kok bisa cepat sekali dan sembuh Tapi ketika satu pasien saya sampai pakai terapi dengan cara ini gak bisa itu gak bisa ini gak bisa Akhirnya saya masih ingat eh saya masih punya Satu stok yang paling gampang yang saya gak percaya Dan gak pernah saya praktekan Kemudian saya praktekan boom 5 menit Hei berhenti ngerokok Dari takut wih jadi berani Jadi trauma wih jadi sembuh Takut naik pesa terbang, Wih, jadi berani. Nah, malah mulai dari saat itu sampai hari ini, kalau boleh ngomong, 80% pasien saya selesai dengan satu collapsing anchor saja. Dasarnya caranya ini gimana sih? Ini, kita pakai tangan kiri, biasanya orangnya, misalnya dia takut, yang Risi yang jijik, yang apa. Silahkan, seperti tadi, tangan kiri. Saya tangan kiri, saya suruh, biasanya bukan tangan kiri. Tapi adalah tangan yang tidak dominan. Kalau dia kidal, ya berarti tangan kanannya. Kalau dia right-handed, pakai tangan kanan, berarti tangan kiri yang saya mau collapsingkan, mau saya gugurkan. Anchor itu adalah cantolan. Maksudnya cantolan itu apa? Semua orang pasti punya cantolan. Maksudnya cantolan, mendengarkan musik tertentu, meredak ingat sambuan. Itu yang namanya cantolan. Nah tanpa sadar, cantolan-cantolan ini bisa membuat manusia jadi baik, bisa membuat manusia tidak baik. Nah sekarang, cantolan-cantolan yang tidak baik, kita rubah menjadi yang baik. Caranya bagaimana? Tangan kiri, saya suruh genggam, patok tangan kiri saya suruh genggam, kemudian saya bilang, oke, okay, Bayangkan sebuah warna yang mewakili rasa risi dan takut kamu yang ingin cuci tadi. Misalnya, apapun gitu ya. 1, 2, 3, go, buka. Tangannya saya suruh buka, kira-kira warnanya apa? Misalnya, merah, biru, atau apapun. Misalnya, Bapak-Ibu, itu semua orang mempunyai persepsi sendiri. Seperti anda kalau saya tanya, tolong tutup mata, bayangkan mobil Mercedes-Benz. Ada yang bayangkan warnanya hitam, ada yang bayangkan warnanya silver, ada yang bayangkan warnanya merah, ada yang malah tidak kebayang warnanya, tapi kebayang simbolnya doang, atau malah bannya doang, Nah, atau lampunya doang, semua orang mempunyai bayangan sendiri-sendiri. Oke, misalnya kita ngomong, apa yang buatan anda risih? Warna apa? Misalnya, merah. Oke, kemudian tutup tangan. Kalau yang anda lagi risih, lagi tidak enak, kepengen cuci tangan, kira-kira baunya apa? Nah, bau tidak enak, Pak. Oke, whatever, bau cici, bau apa, segala macamnya, terserah dia. Pokoknya yang itulah kata-katanya dia. Oke, itu bau tidak enak. Terus kemudian kalau dipegang gimana? Eh, rasanya keras, keras. Rasanya apa, teksturnya rasanya apa, apakah rasanya keras, lembut, tajam, apapun. Kemudian dia misalnya ngomong, rasanya kotor Pak, silahkan apapun boleh dia rasanya kotor. Kemudian genggam lagi, suaranya apa yang mewakili perasaan anda yang cici itu, hi, rasanya suaranya segini Pak, hi, suaranya ih risi Pak, Oke. Okay. Hi, misalnya seperti itu, oke silahkan Terus kemudian Bentuk, bentuk apa yang kira-kira mewakili Rasa risi kamu, bentuk Tangan di satu lagi, go buka Nah gini kemudian dia bilang Bentuknya seperti uang pak, oke genggam lagi Terus kemudian Satu kalimat yang mewakili Rasa kamu kepingin Cuci tangan, kepingin gini apa jijik pak, oke Satu kalimat, satu kata itulah yang mewakili, oke Kemudian saya suruh paket separator set yaitu gerakan yang membuat jadi netral saya surun jalunja dulu saya surun jeng mungjang oke sudah selesai pakai tangan kanan tangan yang dominan atau tangan yang dominan kita suru genggam saya suru genggam saya bayangkan ketika anda percaya diri Yakin bahwa itu semuanya sehat, baik ada. Dan unstoppable, sangat-sangat berani. Apa yang anda bayangkan? Apa yang anda lihat? Apa yang anda rasakan? Nggak usah diomong terlebih dahulu. Saya tekan bahunya juga untuk menimbulkan cantolan-cantolan berikutnya. Saya tekan bahu kanannya, kemudian tangan kanannya saya bilang, oke, okay, 1, 2, 3, go buka. Kira-kira yang membuat anda jadi berani, percaya diri bahwa anda sehat, kira-kira apa? 1, 2, 3, go buka. Warnanya apa? Biru, pak. Misalnya, warna apapun-apapun boleh. Genggam lagi. Kira-kira baunya apa? Baunya harum Pak hmm oke okay. terus kemudian suaranya gimana suaranya bisa pak apapun silakan berani pak kalau itu yang ngomong bisa janya. kemudian dirasakan teksturnya gimana halus pak lembut seperti Sutra oke okay, that is kemudian genggam lagi kembali lagi terus kemudian bentuknya apa 1, 2, 3 go buka bentuk apapun yang pernah anda lihat di dalam dunia ini bentuk 1, 2, 3 go buka apa yang berjadir bintang pak silakan whatever gitu ya kemudian genggam lagi kemudian pada waktu digenggam Saya lagi, satu kalimat yang mewakili rasa berani Anda apa? Sama tak, arti yang saya dengar tak? Bisa. Oh, kalau mau ditambah ngomongnya gimana? Bisa pak. Oh, lebih sikat. Lebih lagi. Bisa. Oh, mantap. Oh, yes, seperti itu. Kemudian paser jadi, tangan kiri dan tangan kanan saya suruh genggam, kemudian saya suruh putar tangan kanan cross tangan kiri saya putar, putar kanan, putar kiri, dua-duanya tangannya diputer. kemudian dijadikan satu, tangan kanan dan kiri disuruh buka. klok, jadiin satu, blok blok blok blok blok, kemudian tangan kiri di bawah tangan kanan di atas saya suruh membanjirin warna yang membuat dia jadi berani atau percaya diri tadi, bisa bisa bisa apapun, bisa Kata-katanya bisa tapi bayangkan warnanya warnanya Pak biru gitu biru biru biru. Suruh ngomong biru biru biru sampai bisa bisa bisa bisa biru biru biru biru biru. Terus banjirin terus sampai warnanya habis, sampai terus warnanya penuhin terus ke tangan kiri sampai biru biru banyak banyaknya terus unlimited terus masuk terus banjirin terus. Kemudian genggam tangan kirinya, buka tangan kirinya. Sekarang warnanya apa? Biru, Pak. Kalau sudah seperti itu Oke kemudian baunya diambil Diambil di, di, di pakai tangan kanan Baunya dikembalikan pakai tangan kiri Digenggam lagi tangan kirinya kira-kira baunya apa? Baunya seperti yang dia ceritakan tadi Bahwa dia baunya yang positif apapun Terus kemudian Bentuknya apa? Jadi bintang Suaranya jadi gimana? Bisa Pak Kalimat yang mewakili apa? Bisa Pak Teksturnya apa? Jadi satin Oke sekarang kasih uang lagi Uang gimana? Baik pak? Pengen cuti? Tidak Biasa? Biasa Aha, Itu cepat sekali Sedangkan kalau rokok dibalik begitu ya Itu caranya collapsing anchor Kalau rokok tangan kiri simbol rokoknya apa Jadi simbolnya pakai panca indera Bentuknya, warnanya, baunya, suaranya Terus kemudian teksturnya Kalimat yang mewakili rokok apa Yang sebelah kanan benda yang paling menjijikkan apa Di tangan kanan Entah tai pak, muntan Tikus mati pak, sampah Saya bilang kalau semua dicampur diaduk di blender Kemudian dicampurin Kalau saya bilang kalau dia bilang tai saya buat lebih dalam lagi Tainya tai ¿Anda sendiria o tainya orang lain? mohon maaf, semakin jelas, semakin dramatis, semakin efeknya deep impact, begitu ya oh, tainya sendiri, Pak. Oke, yang bentuknya bulet-bulet atau mencret, mencret, Pak. Whatever dia. Kemudian jadiin satu, ditaruh di tangan kanan, kemudian buka, go. Kira-kira warnanya, Pak, kuning, coklat, Pak. Kemudian genggam, bentuknya apa, Pak? Hmm, bentuknya kayak tain, cuer-cuer lanjut. Oke, silahkan apapun, cari cair Genggam lagi. Baunya seperti apa, begitu tempelkan tangannya ke hidung Kalau dia mundur 1 cm atau mundur berapa mili aja Saya tahu batu masuk Kalau belum, kalau tangannya cuma men mendekat ke hidung Langsung ngomong, hmm ya sudah Berarti tidak bermanfaat, kalau lepsi ngangkernya tidak bisa Karena dia akan dibuat yang menjijikan gitu ya. Kalau dipegang rasanya gimana, iya, yeah, iya yeah. nah. Kalau dia ada yeah, dan dia pada waktu membauin Rasanya mau muntah, intens luar biasa Kemudian suaranya gimana, wek pak Satu kalimat yang wakili apa, menjijikan apapun Nah, yang kiri yang rokok yang dia bilang warnanya misalnya biru putih merah atau apapun yang nikmat yang bentuknya kotak bentuknya apapun seperti yang wakili simbolnya rokok mungkin suara apa yang ada dengan suaranya kritik-kritik atau suara orangnya tuh apapun kemudian ketika dikoleb jadi satu bing tangan kanan dan tangan kiri warnanya dicampur tangan kanannya yang membajirin tangan kirinya yang rokok tadi coklat coklat coklat kuning coklat kuning coklat kuning coklat dan kemudian baunya diambil dijadin satu diunnya punya kemudian ketika tangan kiri di ke hidung misalnyanya baunya Pak I yeah. Bé, bautnya menjijikkan pak. Warnanya pak, kuning, coklat pak. Wajahnya pletot-pletot, kagak-karuan seperti itu. It is just perfect. Selesai terapinya. Langsung dikasih tes, kasih rokok. Nah, rokoknya didekatkan hidung dia. Kalau didekatkan hidung dia masih hidungnya mendekat. Hmm, harum berarti belum berhasil. Kalau dia baru didekatkan sedang mundur. Uh, uh, coba kerokok, muntah. Oh eh. Tamat sekali dan selama-lamanya. Sekali lagi, apakah dengan program seperti ini? Bisa kumat lagi? Bisa. Tapi yang paling penting tahu caranya gitu ya. Tinggal diulangi lagi, collapsing anchor dibuat yang menjijikan, dia jadi tidak mau rokok lagi. Trauma juga sama. Kena bom Mariot, salah satu pimpinan bank, dengan cara yang sama, collapsing anchor. Tangan kiri, apa yang kamu bayangkan dengan bom? Warnanya apa yang wakili pada takut kamu? Putih Pak, seperti sinar berkilat Oke, baunya bau bensin Pak, seperti bau ini. Suaranya Pak, suara ledakan Pak. Bentuknya apa? Bentuknya seperti antar tembuat begitu Pak saya kini sinar yang menyeramkan Pak. Oke, okay. terus kemudian suaranya apa? Duar Pak. Satu kalimat yang mewakili kamu rasa takutnya apa? Takut Pak. Suaranya takut. Oke. Okay. Yang kanan, kapan kamu berani unstoppable luar biasa tangan kanan Anda. Buka go kira-kira warnanya apa? Merah Pak. Orang sendiri-sendiri terserah. Kemudian, corner, prestasinya kapan tepatnya -tepat kamu berani? Oh, waktu ini Pak, waktu ini hmm, Anda berani unstoppable luar biasa sangat semangat percaya diri, berani luar biasa. Coba bayangkan dua kali lipat. Lebih intens, Lebih jelas, Lebih terang. Ini dibuat lebih intens, Lebih telas, Supaya memorinya lebih kuat, Cantolannya. Kemudian katakan lagi. Suara apa yang anda dengarkan? Oh seperti kelinding-linding pak, Suara kelinding-linding lonceng. Hmm berikut yang membuat Kemudian baunya gimana? Harum pak, Seperti bau mawar. Whatever, silakan. Terus kemudian, Rasanya gimana? Halus. Kalau tadi yang tangan kiri rasanya seperti tajam-tajam, Yang kanan halus, lembut. Satu kata yumakilah rasa berani apa? Dahsyat, Pak. Berani, Pak. Apapun kata-katanya dia. Kemudian kita tangan kanan dan kanan kiri diputar weweng jadiin satu tangan kanan dan kiri. Blok, blok, blok, blok, blok. Kemudian banjirin warna yang berani merah, merah, merah, merah, merah, merah. merah Brebung jadi berani. Kadang, Kadang kalau saya enggak punya waktu saya sampai hanya warna, tapi kalau itu saya wah, baunya dijadiin satu. Sekarang diproses dengan tangan kanan, dikembali lagi ke tangan kiri. Kira-kira baunya jadi apa? Harum, Pak. Teksturnya jadi apa? Saya enggak tahu. Oh, jadi lembut, Pak. Suaranya apa? Dahsyat, Pak. Berani, Pak. Apapun yang mewakili dia berani. Saya ngomong yang lebih mantap lagi, Om. Berani, Pak. Yakin, yakin, Pak. Oke, berarti besok makan di Marriott, mau? Mau? Padahal tadinya enggak pernah berani lewat di sana. That is so amazing. Saya bilang, kalau begitu besok langsung makan di Marriott. Oke. Ketika itu terjadi, hasilnya sangat-sangat fantastik. Yang persangkutan SMS, terima kasih Pak Tung, 5 menit merubah hidup saya. Saya sudah pernah ke mana-mana ada yang 7 bulan menerapi, saya ngasih obat juga, saya enggak sembuh. Tapi sekarang dalam 5 menit sudah sembuh. Terima kasih Pak Tung, saya mendapatkan keberanian saya sendiri. Wow, so good. Nah, bagi kita sendiri, kalau kita mengalami sesuatu hal yang trauma, pelatih kuda tahu ketika orang yang belajar naik kuda jatuh, kalau dia biarkan tidak naik kuda dan pulang, Kecuali dia sakit parah, pingsan, atau harus dibawa ke dokter gitu ya, gak bisa disuruh naik lagi. Tapi kalau dia masih memungkinkan untuk naik lagi, biasanya pelatih kuda tadi akan membuat orang tadi, please naik terlebih dahulu ke kudanya. Begitu naik ke kudanya, dituntun pelan-pelan. Jadi, dengan demikian, orangnya jauh lebih berani dibanding pada waktu puncak emosinya, dia jatuh, dia takut, di-stop sampai di sana. Ketika takut tadi lewat, mendadak kita jadi berani, atau takut, Minimal, tidak trauma separah Kalau kita stop pada waktu kita takut Misalnya anda takut kegelapan Bukit Takut kegelapan lagi, takut, takut, takut, takut sampai mencekam Takut Terus anda kemudian Dibantu waktu anda ternyata, takut, takut, takut, takut. Akhirnya dibukain nah, anda, jadi, anda jadi tetap takut gitu ya Tapi ketika anda membiarkan diri sendiri Sampai lewat Rasa takut tadi lewat Anda jauh lebih berani Dan Caranya supaya Mengontrol emosi pada waktu takut terjadi rusak pola, rusak gerakan, rusak fokusnya, pindahkan fokus seperti yang sudah diajarkan, keyakinannya anda, rubah kata-kata anda, hasilnya kita akan jadi lebih berani. Kalau saya motivasi anak-anak untuk outbound training, naik ke atas, ada anak, aku dari kecil gak boleh naik ke atas, oh. aku dari kecil takut ke atas, daripada harus berani, harus berani, gak usah pakai kata-kata, saya putar orangnya, saya suruh lunjak-lunjak, go, go, go, go, go, say yes, yes, say yes, yes, naik ke atas, oke, okay. mendadak langsung naik ke atas, rusak pulanya seketika jadi berani. Ini, sampai begitu fantastiknya hitung menit langsung beres dan ketika dia sudah naik ke atas, begitu turun saya bilang, "Bisa kan? Bisa. Selalu ingat, kalau kamu lagi ngalami takut, ingat hari ini. Kamu takut, kamu jalani juga akhirnya bisa. Selalu ingat hari ini." Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, langsung dia jadi lebih berani lagi dalam menghadapi hidup. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika saya menjalankan seminar jalan di atas Barapi, sama persis. Rubah lujakku lunca, go, yes, yes, yes, yes, orangnya jalan, go, boom, boom, boom, jalan. Begitu setelah jalan di atas barah api, lewat, tanya kepada diri sendiri, kalau ini bisa, apalagi yang bisa. Inilah yang membuat kita jadi berani menatap masa depan yang sangat cerah. Sekarang sampailah ke tugas anda, PR anda. Nah, sekarang anda menerapi diri anda sendiri, tugas anda, cari masa lalu yang mengganggu anda. Kemudian setelah anda cari satu, Yang mengganggu Anda selama ini apa? Kebiasaan buruk ataupun trauma Anda. Kemudian lakukanlah. Ruginya apa kalau Anda melakukan seperti itu? Bayangkan, rasakan, dengarkan, kemudian nikmatnya bakal Anda berubah. Kemudian yang kedua, rusak polanya dengan segala macam cara yang sudah saya ajarkan di sini. Ataupun dari CD-CD sebelumnya Ataupun dari orang lain silahkan Tapi yang paling penting anda tahu bahwa itu merusak pola Anda pakai tapping, tapping itu juga merusak pola Kalahan tapping, yellow tapping itu juga merusak pola anda Merubah emosinya Pakai hipnoterapi, relaxasi, whatever gitu ya Pakai CD-CD yang memprogram bahasa juga boleh itu merusak polanya Kim John Grinder very very good ini Orleans drill sangat-sangat fantastik juga hasilnya Terus kemudian Anda tanya lagi, kira-kira pola baru apa yang bermanfaat yang untuk menggantikan perasaan saya ini? Sebenarnya kalau orang takut, ternyata tidak ada unsur positifnya yang dia dapatkan. Orang sakit ada unsur positif yang dia dapatkan. Apa? Perhatian orang lain. Boleh enggak perhatian orang lain ini didapatkan hanya sakit, tapi karena Anda berprestasi, karena Anda dahsyat, karena Anda semangat, karena Anda punya prestasi yang begitu fantastiknya Oke, ini PR-nya, ambil satu trauma Anda, sembuhkan Anda sendiri. Pake wajah bretot-bretot, setiap ingat, rusak pola, duduk, berdiri, yes, atau lunca-lunca Ataupun pakai game John Grinder Alekan fokus tangan masuk ke satu hidung Takut nih, atau apapun, whatever Tapi anda harus lakukan sekarang, dan anda praktek Dan cari orang yang bisa anda terapi, terapi aja lah Yang paling penting, intention kita Kalau kita bermaksud mau membantu orang Kemungkinan berhasil, walaupun caranya salah pun Sam de tetap aja bisa berhasil